Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Kala Allah ta'ala fi kitabihil al-karim Ya ayyuhal ladhina amanu takumlah Hakkatu qatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Ma'asara muslimin bapak bapa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melangkahkan kaki kita Dalam rangka Salabul ilm Menuntut ilmu Dalam rangka tafakufid din Memperdalam pemahaman kita terhadap agama kita Agama Islam Yang kesempatan ini Masya Allah merupakan apa? kesempatan yang mungkin lain dari yang lainnya. Mungkin Bapak-bapak sebagainya waktu subuh, ah, waktu subuh. Ba'da subuhnya tidak bisa menkajian atau ba'da magribnya tidak bisa, akan tapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang lainnya yaitu waktu waktu ba'da Isya seperti ini. Ini merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Selanjutnya, di sini saya uh, apa, diminta oleh Ustaz untuk menggantikan beliau, karena beliau uh, berada di Gayam, tidak bisa hadir pada malam kali ini. Kau idah mengatakan, layu layu Jadi meskipun ini nanti kita tidak bisa mendapatkan faedah yang sangat banyak, karena apa yang menyampaikan sebenarnya tidak bisa hadir, tapi dikatakan, Ma la yutraku kulluh, la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan sempurna, tidaklah ditinggalkan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, insyaAllah, pada kesempatan kali ini, kita berusaha untuk mengupas dan membahas suatu kutat yang pernah kita sampaikan beberapa pekan yang telah berlalu, yaitu yang berjudul Al-Wasail al Mufidah Bil Hayati Sa'idah. Upaya-upaya atau jalan-jalan yang mendatangkan kemanfaatan untuk mencapai kehidupan yang yang bahagia Kitab ini atau kutab ini, risalah ini ditulis oleh Asyik Abdurrahman ibnu Nasir As-Sakdi Yang beliau punya karya yang sangat banyak sekali, yang kita kenal diantaranya Yaitu Taizir Karimir Rahman Yaitu kitab Taizir yang kita bahas di ma'ad kita setiap apa hari hari Jumat. Ini salah satu karangan karangan beliau. Beliau ini merupakan ulama yang besar pada abad ini juga. Termasuk salah seorang gurunya saya Ibnu Bah ini ya. Saya Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Saib masal muslimin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan yang telah berlalu kita sudah sampaikan bahwasanya usaha manusia Aktivitas manusia di dunia ini itu semuanya ditujukan agar mereka itu mendapatkan kebahagiaan. Dia akan mendapatkan kehidupan yang yang baik. Baik itu usaha mereka, amalan mereka atau lebih khusus ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya bertujuan untuk apa? mendapatkan kehidupan yang yang baik, kehidupan yang yang bahagia. Dan telah kita sebutkan beberapa sarana, beberapa wasilah yang bisa mendatangkan kebahagiaan tersebut. Mungkin saja wasilah-wasilah yang dijelaskan atau wasilah-wasilah selain orang yang memeluk agama Islam, mereka itu bisa merasakan kebahagiaan. Mereka memiliki cara sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan. Antapi kebahagiaan atau cara yang diajarkan oleh agama Islam ini menimbulkan atau mengakibatkan atau menghasilkan kebahagiaan yang yang ganda, ini ya kebahagiaan ketika di dunia dan juga kebahagiaan nanti di di akhirat. Ini perbedaan cara atau wasilah yang ditempuh oleh orang-orang yang menjalankan cara-cara Islami atau cara-cara lain lain Islam. Mungkin saja di dunia ini sama-sama bahagianya, antapi kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman ini berlanjut, ya berlanjut tidak hanya terputus di kehidupan dunia saja. Tapi sampai ke akhirnya. Kemudian, beliau menyebutkan yang telah kita sampaikan tujuh hal, kita sampaikan secara ringkas. Kemudian kita lanjutkan cara-cara yang, yang lainnya. Sayyid, yang pertama yang bisa mendapatkan atau ya, suatu amalan yang bisa mendatangkan kebahagiaan kehidupan yang baik adalah al-iman wal-amalus-saleh, yaitu melakukan keimanan, ya. Menubuhkan keimanan ini dan beramal beramal soleh. Allah Subhanahuwataala bersifman, man amilas solehan min darin au unsa wahwa mu'min. Falanuhiyan nahu hayatan payibah, walanajzian nahum ajrahum bi'ahsanimaka nuyak malun. Dalil yang menyatakan bahwasanya, keimanan dan amal soleh, bisa mendatangkan kehidupan yang baik, kehidupan yang berada di atas keriduan Allah Subhanahuwataala. Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki Atau perempuan Wahu wa mu'min Ketika dia beramal, dia itu adalah orang yang Beriman, ini syarat yang, yang kedua Wahu wa mu'min, dia itu Dalam kondisi beriman Fala luhiannahu hayatan Payibah, maka sungguh Aku akan berikan kehidupan baginya Hayatan payibah Kehidupan yang yang baik Walana jazian nahum ajrohum bi'ahsanimakanu yakmalun dan sungguh aku akan memberikan jasa balasan kepada mereka bi'ahsanimakanu yakmalun yang paling baik daripada apa perbuatan yang telah mereka mereka kerjakan. Di sini Allah Subhanahuwataala menyebutkan amal soleh digandengkan dengan keimanan membuahkan apa Hayatan tanpa kehidupan yang baik. Ini tasirkan yaitu kehidupan di, di dunia ini. Kehidupan yang yang baik. Wallahulazizian Nahum Azzurahum. Nah ini adalah kebaikan yang diterima oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh ketika dia di di akhirat nanti. Sahib, kita sebutkan secara cara, cara ringkas. Cara yang pertama adalah al iman wal amalus soleh. Yang kedua yaitu al isanu ilal kholk. Senantiasa menebar kebaikan, menebar apa kebaikan, perbuatan-perbuatan baik kepada al khalq Yaitu makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bilkawli, baik itu secara lisan Yaitu mengucapkan sesuatu yang apa? Yang tidak menyakitkan. Sesuatu yang menyenangkan saudara-saudara kita. Maka ini juga termasuk bagian dari Pak Ihsanul Khalk. Atau Walfi'il. Berupa Ihsan dari perbuatan. Wa'anwa'ul Ma'ruf. Dan berbagai macam jenis kebaikan yang, yang lainnya. Ini kalau dilakukan oleh seorang, maka dia itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kehidupan yang yang baik. Kehidupan yang yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma khairu fi katsirin min najwahum illam an amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw isla islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtida'a mardhatillah fasaufa ajran abima. Tidak ada kebaikan fikar in min najwahum min najwahum dari apa kebanyakan ucapan-ucapan mereka illa dikecualikan man amara bisadaqah yaitu orang yang memerintahkan untuk bersedekah au ma'rufin nah ini pembahasan kita atau yang menebarkan perbuatan kebaikan au islahin bainan nas atau orang yang memperbaiki diantara manusia yang berselisih Wa man yaf'al dhalika balan man yaf'al al tersebut apa tadi memerintahkan bisa sedekah sedekah melakukan perbuatan yang makruf memperbaiki permusuhan di antara kaum manusia maka yang demikian tersebut wa man yaf'al dhalika ibtigha' mardhotillah dalam rangka untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala fasawfa yu'tihijra'an Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi orang-orang tersebut anjuran azima, pahala yang, yang besar. Dan pahala yang besar di antara masuk di dalamnya itu kehidupan yang yang baik, baik itu di dunia maupun di di akhirat. Baik, ini cara atau wasilah yang kedua yang digunakan oleh seorang muslim ketika dia itu menginginkan kehidupan yang yang baik. Saif. Cara yang ketiga, yaitu istiqolubi'ah minal akmal atau ilmin minal ulumin fi'ah, menyebutkan dirinya dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat, gitu kan? dengan ilmu yang bermanfaat atau dengan amalan yang yang soleh. Ini, ini apa cara yang ketiga untuk mendapatkan kebahagiaan, yaitu menyebutkan dirinya dengan ilmu-ilmu yang disyariatkan di dalam agama Islam ini. Atau menyebutkan dirinya dengan amalan-amalan yang disyariatkan, yang diperintahkan dalam agama Islam ini. Nah ini merupakan salah satu sebab, diantara sebab-sebab yang bisa menetangkan kebahagiaan. Allah sendiri menjelaskan, dalam surat asr, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu. Wa'amilu salihat Watawa sawbil hak Watawa sawbil sabr. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah Demi waktu Sesungguhnya manusia berada di atas Kerugian ya, Kerugian Dikecualikan Dari kelompok orang-orang yang rugi tersebut Artinya apa? Kelompok yang dikecualikan Mereka lah kelompok orang-orang yang beruntung Kelompok orang-orang mendapatkan Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan kebahagiaan dari Allah s.w.t Siapakah mereka? إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا Orang-orang yang beriman وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Orang-orang yang beramal salih وَتَوَى صَوْبِ الْحَبْ وَتَوَى صَوْبِ صَبْر Orang yang sentiasa menyerukan Menasihati untuk berbuat apa? Kebaikan Menasihati untuk ber bersabar Nah ini, ketika orang tersebut menyebutkan dirinya dengan urusan keimanan dia, menyebutkan dirinya dengan amalan mereka, menyebutkan dirinya dengan dakwah, dia itu keluar dari daerahnya orang-orang yang apa? Orang-orang yang merugi. Nah ini, ini kunci yang diberikan atau solusi yang diberikan oleh Allah SWT agar kita senantiasa berada di atas apa? Jalan ke istikuman. Jalan keriduanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu senantiasa menyibukkan diri kita untuk mengurusi keimanan kita. Mengurusi amalan-amalan kita. Mengurusi dakwah-dakwah kita. Semuanya ini sulit. Semuanya sulit. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan yang sulit tersebut apa? Kemudahan. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menggajar, membalas dari kesulahan tersebut pahala yang yang besar. Ini cara cara yang ketiga. Agar dia itu mendapatkan kebahagiaan. menyibukkan dirinya dengan ilmu atau amal yang disyariatkan dalam agama ini. Selanjutnya, cara yang keempat. Agar kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan di dalam hati kita. Yaitu, kita itu fokus pada amalan yang sedang kita lakukan. Dan tidak gelisah dengan amaran amalan yang telah apa berlalu. Dan juga tidak apa sedih untuk apa menghadapi masa yang akan datang. Nah, ini. Ini resepnya agar kita itu hatinya menjadi tenang. Yang ada sekarang kita itu lakukan sebaik-baiknya. Kita lakukan sebaik-baiknya sesuai dengan misalkan kaitanya dengan ibadah, kita usahakan seikhlas-ikhlasnya. Kita usahakan apa sesuai dengan contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalam ber beramal. Ini. Ini cara apa? cara agar mendapatkan kebahagiaan menghilangkan kegundahan di dalam di dalam hati dan menghilangkan melupakan sesuatu yang telah telah berlalu kalau memang itu suatu perkara yang menyedihkan dari takdir Allah Subhanahu wa taala katakanlah kul katakan masyaallah Allah. masa faal ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala Sesuatu yang dikehendaki Allah pasti akan ter terjadi. Hati kita akan menjadi tenang kalau mendapatkan atau menyikapi dengan demikian ini. Yang ke depan juga demikian. Sesuatu yang menyedihkan kita, gitu kan? Kita hadapi dengan petunjuknya syariat ini. Jangan kita apa? berlarut-larut memikirkan masa depan. Kita semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa dan kita apa? mengerjakan amalan-amalan yang mampu kita kerjakan dengan dengan maksimal. Nah ini, ini cara yang yang keberapa keempat untuk menuai, mendapatkan kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kenikmatan di dalam hati kita, kebahagiaan adalah al-iksharu min zikrillah. Yaitu senantiasa memperhatikan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam khotbah kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya di dalam hati manusia itu ada suatu lubang, ada suatu kebutuhan yang lubang ini, yang kebutuhan tidak akan terpenuhi kecuali dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kebahagiaan ini bisa ditembus, gitu kan, ya, dengan harta yang dimiliki, maka Firaun adalah orang dengan apa? Dengan harta. Berarti Korun adalah orang yang paling di paling bahagia di dunia ini. Ternyata tidak. Kalau seandainya kebahagiaan atau kekurangan yang ada di dalam hati ini bisa ditutupi dengan jabatan atau kekuasaan yang paling tinggi. Maka fir'aunlah orang yang paling layak untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Tapi kondisinya yang ternyata apa? Faktanya tidak demikian. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Ini hanya bisa ditutupi kebutuhan tersebut dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Alam Bintakrilah Itab Ma'inul Ingatlah, hanya dengan berfikir kepada Allah Subhanahuwataala, hati kalian akan menjadi tenang, hilang kegelisahannya, hilang kekundahannya. Ini karena apa? Berfikir kepada Allah Subhanahuwataala. Kelisah yang tibul karena musibah, dia di hatinya berfikir, meyakini bahawa ini takdirnya Allah Subhanahuwataala. Hati yang menjadi tenang. Gelisah ketika dia mendapatkan menginginkan sesuatu akan tapi tidak mendapatkannya. Dia mengatakan ini sudah takdirnya Allah, hatinya akan menjadi tenang. Ini bagian dari zikir. Dari zikir menghilangkan kegelisahan-kegelisahan yang ada di dalam jiwa mati kita. Masyaallah muslimin rahimani warahimakumullah. Terkait dengan masalah zikir ini, ini sangat banyak sekali manfaatnya. Sangat banyak sekali manfaatnya. Seandainya ayat ini, ayat ini saja tidak ada faedah yang lain yang disebutkan di dalam ayat lain atau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka cukuplah zikir itu sebagai apa sebagai amalan yang sangat yang sangat aku misali gitu kan karena apa zikir tersebut adalah amalan yang yang ringan amalan yang ringan zikir beda dengan misalkan amalan-amalan yang lain kalau misalkan sholat, ya apa butuh wudhu, misalkan butuh baju untuk sensornya butuh apa sesuatu yang lainnya. Misalkan haji, butuh dengan uang yang banyak, butuh persiapan-persiapan tertentu. Misalkan lagi, sodakoh, misalkan zakat, ibadah-ibadah yang lain, ini apa? Membutuhkan sesuatu yang harus kita keluarkan. Akan tapi zikir ini adalah ibadah yang ringan, akan tapi manfaatnya sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Maka cukuplah seandainya ayat ini menjelaskan dalam fabilah zikir, ini apa? Sudah mencukupi bosnya pikir adalah amalan yang yang sangat agung sekali. Ini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bosnya pikir sudah adalah sesuatu yang ringan. Rasulullah pernah bersabda kalimatan, kofifatan, engdalisan, sakilatan filmizan, yaitu perkataan apa? Subhanallah alhamdulillah. Dua kalimat yang sangat ringan, gitu kan? Kofifatan, gitu kan? Engdalisan, ketika diucapkan. Gak butuh waktu satu jam, gak butuh apa, harus sarapan dulu misalkan, harus makan siang dulu tu tidak? Ucapan ini sangat ringan sekali akan tapi sakilatan lanten, aynal miszan atau fil miszan, iaitu apa berat di dalam timbangannya nanti. Nah ini, ini harus kita kita perhatikan untuk orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan ketenangan hati mereka. hendaklah memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa taala. Selanjutnya wasilah selanjutnya wasilah yang keenam yang bisa mendatangkan kebahagiaan yaitu at-tahadduts bini'amillah Allahil rahal batinah. Senantiasa mengingat-ingat, mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat apa? Yang bahir maupun yang yang batin. ya. Baik itu nikmat yang bahir atau nikmat yang batin. Karena dengan menik, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala kita akan sadar Bahwasanya apa? Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali. Ya, yang sangat banyak sekali. Yang menghantarkan pelakunya untuk bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan hatinya itu tenang. Menghilangkan ketamakan, Menghilangkan kerakusan dari apa? Dari halal yang dia inginkan dari usaha dunia ini. Ini faedah dari apa? Faedah dari penampiasa. Mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bahir. Yang nampak, kan? mungkin istri kita, mungkin anak kita, mungkin rumah kita, mungkin kendaraan kita, mungkin kebun-kebun kita, mungkin usaha usaha kita yang berkembang. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seandainya kita mengingat, gini kan? seandainya kita senantiasa mengingat nikmat ini, ini akan menimbulkan rasa syukur, rasa kurnaah yang ada di dalam hati kita, akan tenang hati kita. Wal bainah atau kenikmatan yang sifatnya batin. Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti. Mengikuti apa? Sunnah-sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam Meninggalkan kebidaan-kebidaan. Ini adalah nikmat yang sifatnya batin. Yang sifatnya apa? Tidak. Bisa apa? Dilihat di indra gitu kan. Tetapi ini bisa kita rasakan. Bisa kita yakini. Yang demikian ini bisa mendatangkan kebahagiaan di dalam, di dalam hati kita. Dan ini merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. فَبِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ Maka dengan nikmat رَبْمُ فَحَدِّثِ Maka ingat-ingatlah, maka ceritakanlah Ini bukan perintah yang sia-sia, bukan Tapi ini adalah perintah yang mengadu Hikmah yang sangat besar sekali Di antara hikmahnya akan Mendatangkan kebahagiaan bagi Orang-orang yang mendapatkan Kenikmatan tersebut Selanjutnya yang ketujuh, wasilah Yang ketujuh yang bisa Mendatangkan kebahagiaan pada kita, yaitu apa? Senantiasa dalam urusan dunia kita melihat orang-orang yang kenikmatannya ada di bawah kita, ini ya. Ini akan menghilangkan kegilaan yang ada di dalam di dalam hati kita. Yang terbukanya, kalau kegilaan ini hilang, akan diisi dengan apa? Kebahagiaan, kebahagiaan. Contohnya, kita contohkan saja. Kalau misalkan tetangga kita memiliki mobil X, gitu kan, mereknya mahal. Kemudian kita itu kok masih memiliki mobil yang tahunnya lebih tua, mereknya A misalkan. Ya kita jangan lihat apa tetangga kita yang lebih baik, gitu kan. Dari kenikmatan dia tersebut. Kita lihat tetangga kita, cari-cari. Masya Allah, fah itu-itu motornya seperti itu saja, gitu kan. Kita sudah punya empat roda, gitu kan. Dia masih dua roda. Ini akan menimbulkan apa? Rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tentunya bisa menghilangkan kegelisahan di dalam hati. Dan hati kita diisi dengan apa? Kebahagiaan-kebahagiaan. Ini. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ungduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah sesuatu yang ada di bawah kalian. Ya ini dalam urusan dunia. Ini, Yang ada di bawah kalian. Man huwa asfala minkum. Gini kan. Wala tanduru ila man huwa fawfakum. Jangan kalian lihat sesuatu yang ada di atas kalian. Kenapa taklilnya dijelaskan fa innahu ajdaru, Allah tazzaru nikmatullahi alaikum. Kana yang demikian itu yaitu apa melihat orang-orang yang berada di bawah kita dari sisi kenikmatan dunia ini bisa menjadikan apa kita itu sadar terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa Nah ini, ini coba kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan kendaraan, terkait dengan rumah, terkait dengan apalagi fisik yang kita miliki, terkait mungkin dengan anak kita dan seluruhnya. Ini ya. Kalau kita melihat sesuatu terkait dengan kenikmatan dunia ini di bawah kita, maka ini akan menimbulkan menimbulkan apa rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Maasirul Muslimin rohimani warohimahumah. Kita lanjutkan ini pembahasan baru dari apa sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan yaitu asa yu fi izalatil asbabil jalibah lil humum wa fi tahsilil asbabil jalibah lisurur hendaklah seorang tersebut berusaha untuk menghilangkan sebab-sebab yang apa menghilangkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kesedihan ini kan dan dia itu berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan, melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Ini, ya. ini dua cara yang digabung dalam satu nomor, karena apa? Saling bersolahkan. Yaitu apa? Tidaklah dia berusaha menghilangkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemisahan. Dan melakukan usaha untuk melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Nah ini. Di antaranya apa poin yang pernah pagi, yaitu apa kita senantiasa mengembangkan, memupuk keimanan kita, melakukan amalan-amalan soleh. Ini cara apa untuk mendatangkan kebahagiaan. Dan juga sebaliknya kita meninggalkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kesusahan, kegelisahan. Contohnya apa memikirkan masa-masa lalu yang yang menyedihkan, atau gelisah, khawatir dengan masa-masa yang belum belum terjadi. Ini kita tinggalkan yang seperti itu. Atau seperti yang barusan kita bahas. Kita, Abang, hendaklah melihat kenikmatan orang-orang yang ada berada di bawah kita dalam urusan dunia. Ini bisa mendatangkan sebab kebahagiaan. Dan tidak melihat orang-orang yang berada di atas kita dari sisi kenikmatan dunia. Maka ini, Abang, sebab untuk meninggalkan kegelisahan tersebut. Nah ini. Ini adalah cara yang nomor 8, cara yang, yang nomor 8 atau ke-8 yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Senantiasa apa? Berusaha untuk meninggalkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kegelisahan dan melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Ma'afirul Muslimin, rohimani, warahimakumah. Disebutkan di sini caranya Wadzalika binisyan ma madu alaihi minal makarih allati yumkinu hudduha yaitu dengan cara apa Me menghilangkan sebab-sebab ke apa keselisihan tersebut melupakan binisyan yaitu melupakan sesuatu yang telah berlalu dari sesuatu yang kita benci yang bisa menimbulkan apa kegelisahan ini kita berusaha melupakannya gitu ya kita melupakannya akhirnya apa kita tidak akan hati kita tidak akan terisi dengan kesedihan tersebut. Yang tentunya kalau kita apa uh, melakukan dengan cara syar'i, ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan kebahagiaan. Said, ini cara yang nomor delapan, yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Selanjutnya yang nomor sembilan. hendaklah dia itu melakukan sesuatu yang bermanfaat seperti apa? Seperti doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa doa-doa yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Seperti doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma aslihni dini. Alladihua usmatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Yang agama tersebut adalah pelindung. Dari apa? Urusanku. Benteng dari urusanku. Ini ya, diantara doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi perbaikilah urusan duniaku yang dunia tersebut merupakan tempat hidupku wa aslih ilaiha ma'adi dan perbaikilah akhiratku yang akhirat tersebut adalah rumah masa depanku waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin Walmauta rahatan ni minkuli syarin. Ya Allah jadikanlah usiaku ini kehidupan kehidupanku ini biadatan di sebagai tambahan bagiku fikulih kairin untuk setiap kebaikan. Walmautu walmauta rahatan ni minkulih syarin dan jadikanlah kematian ini sebagai apa? Tempat istirahatku dari segala bentuk apa keburukan keburukan dari segala bentuk kecilan kecilan. Nah ini diantara salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar seluruh urusan kita itu baik urusan agama kita kita senantiasa berada di atas keriduan Allah, urusan dunia kita kita senantiasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, urusan akhirat kita. Akhirat kita akan diperbaiki oleh Allah SWT. Seluruh kehidupan kita, kehidupan yang penuh dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Kematian kita sebagai pemotong dari keburukan-keburukan. Nah ini doa yang, Masya Allah, yang luar biasa. Yaitu apa? Doa kebaikan dari seluruh perjalanan kehidupan manusia. Perjalanan mereka ketika di. Dunia, perjalanan mereka ketika di alam kubur, perjalanan mereka ketika di akhirat nanti. Masya Allah. Doa yang sangat ringan sekali akan tapi mencakup, apa? Mencakup seluruh kehidupan dari kehidupan yang dijalani oleh manusia ini. Nah, ini dihafalkan ya. Allahumma aslih li dini allati wa usmatu amri. Allahumma aslih li dunia ya allati wa maasi. Allahumma aslih li akhirati allati. Miham ma'adi atau ilaiha ma'adi. Allahumma ji'al hayata mana ziyadatan fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syar. Nah, ini doa yang pendek tetapi mencakup seluruh apa perjalanan kebaikan perjalanan kehidupan manusia. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan kebaik apa kehidupan yaitu yang baik yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma bi rahmatika arju fala taqilni ila nafsi tarfa'ta'ini wa aslih li sya'ni kullihi la ilaha illa anta ya Allah rahmatmulah yang aku harapkan janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku jangan engkau serahkan diriku padaku tarfa'ta'ini meskipun itu sekejap sekejap mata Wa aslih li sya'nikullahu Perbaikilah seluruh urusanku La ilaha illa anta Tidak ada ilah yang berat disembah Kecuali engkau Nah ini dua doa yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Fa'idah lahajal abdu bihadad du'a alladhi, alladhi fihi Salahul mustaqbalihi Ad-dini wa duniawi Biqalbin hadir Wa niyatin sadiqah Maajtihadihi fima Yuhakiku zalik haqakallahu Lahumada'ahu Warajahu wa'amilalahu Wangqolabahimmahu farahan Wasururan Dijelaskan oleh seh Maka apabila seorang hamba Mengucapkan doa-doa tersebut gitu kan? Yang di dalamnya itu Ada kebaikan pada Masa yang akan datang Terkait dengan urusan agamanya Terkait dengan urusan dunianya Maka dengan syarat apa Bikal bin ha'birin yaitu dengan hati yang kusuk, wa niyatin soadi dengan niat yang benar, ma'ad dihadihi, diiringi dengan, yaitu bersungguh-sungguh untuk, mendapatkan kebahagiaan, di kehidupan-kehidupan yang, dia menginginkan kebahagiaan tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala, akan memberikan kebaikan, dari apa doa yang dia panjatkan tersebut, ini ada berapa tadi, ada tiga syarat, dengan hati yang kusuk, gitu kan, dengan hati yang khusus, yang kedua tadi dengan niat yang lurus. Yang ketiga yaitu mengusahakan dengan amalnya untuk memperbaiki urusan-urusan yang dia inginkan tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa orang tersebut. Sayyid. Ini waktunya sudah pas, kita tambah 1 biar pas 10 juga ya. Naam. Wah, wow, kecepatan 15 menit. Saib. Berarti ditambah berapa lagi? 5 lagi ya. Saib. Wa an fa'il asbabi li thawalil wal humum wa husulil habbi apa? Naqibat, yaitu dari diantara sebab-sebab yang paling bermanfaat. Yang bisa menghilangkan kegelisahan, yang bisa menghilangkan kesedihan di hati manusia adalah anjaz afi taqfihiha bi anyuqadir akwal istimalat Allah yang tahiyal amr wa yubtino aladali kanafshu. Yaitu apa? Janganlah manusia berusaha memperingan musibah atau apa kegelisahan yang yang apa? Yang dia terima tersebut. Ini ya. Tidak malah apa? Ditambah-tambah. iya. Artinya apa? Memperingannya. Memperingan kegelisan yang telah dia terima tersebut. Dan tidaklah dia itu menguatkan dirinya. Caranya apa? Safi mengurangi kegelisan tersebut. Tidak mengingat-ingatnya. Tidak senantiasa mengingat-ingat musibah tersebut. Dan menguasakan diri kita, yaitu mengingat janji-janji Allah Subhanahu Wataala dari musibah-musibah yang kita terima tersebut. Ini ya, ini bisa menghilangkan atau paling sedikit yaitu mengurangi kegelisahan yang ada di dalam hati kita. Kita mengingat bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idahahalallahu abdan ittalahu. Seandainya Allah Subhanahu Wataala mencintai seorang hamba, maka dia itu akan diuji, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu Wataala." Mengingat hadis yang seperti ini, mengingat jasanya orang-orang yang terkena musibah, atau mengingat hadis yang lain, misalkan musibah itu bisa mengangkat derajatnya, bisa menghapus dosa-dosanya, musibah bisa mengantarkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang demikian ini bisa bak, menghilangkan atau mengurangi kesedihan yang ada di dalam di dalam hati. Nah ini, masya Allah, sempurnanya agama kita sampai itu apa masalah yang demikian ini diajarkan cara kita itu menyikapi yang yang benar musibah diubah menjadi apa menjadi apa nikmat ini ini teringat jadi peristiwa apa ahad kemarin limbah diubah menjadi apa sesuatu yang sangat bermanfaat gituan mungkin gituan ini sangat mungkin dan ini diajarkan dalam urusan agama pun juga demikian kondisi yang sedih yang itu bagikan sampah yang tidak bermanfaat ini bisa diubah dengan apa? Dengan penyikapan yang benar mendapatkan nikmatan dari Allah Subhanahuwataala. Maka di sini apa? Yarfaillahuladzina aamanuminkum waladzina au tul ilmada rajat. Inilah rahasianya. Kenapa Allah Subhanahuwataala meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu? Karena dia itu bisa meningkapi kondisi-kondisi. Yang mungkin hatinya itu sedih akan tapi dirubah menjadi apa? Suatu kenikmatan, suatu kenikmatan. Maka antum perhatikan di antara makhluk yang paling kuat keimanannya. yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu Rasulullah SAW. Ketika ditimpa suatu musibah, kalau derajatnya kita itu orang orang biasa, Sabar aja sudah apa? Masya Allah, jempol empat, gitu ya. Artinya apa? Sangat jempol sekali. Malah jempol satu itu apa? Dikit gitu, karena jarangnya orang yang Orang yang terkena musibah itu sabar Jarang sekali, gitu kan. Zaman sekarang ini kalau ada orang yang sabar Saja ini sudah jempol Jempol empat, gitu kan Artinya sangat luar biasa sekali Akan tapi Nabi SAW ketika diuji oleh Allah SWT Beliau ini malah bersyukur Masya Allah Ini ke, keimanan yang seperti apa gitu ya, Masya Allah, malah beliau ini bersyukur ini terbukti dari ucapan beliau ketika tertimpa musibah, alhamdulillahi ala kuli hal, masya segala puji bagi Allah, sanjungan hanya kepada Allah di setiap kondisi yang yang menimpa beliau. Nah ini, ini adalah keimanan yang yang paling tinggi. Musibah aja beliau itu bersyukur, karena beliau meyakini bahwasanya di balik musibah tersebut ada abak penghapusan dosa, di balik musibah tersebut Allah akan mengangkat derajatnya. Di balik musibah tersebut Allah akan menurunkan kecintaan kepada orang yang ter, ter, apa, terkena musibah tersebut. Maka kalau balasannya seperti ini, layakkah dia itu apa malah menggerutu seuton kepada Allah Subhanahu Wataala? Tidak. Kalau tahu seperti ini malah dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini yang apa yang harus kita usahakan. Meskipun sementara ini masih di dilesan saja, lesannya ini berupa ya bersyukur tapi hatinya ini sabar tapi ini terus diusahakan. Insya Allah ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena segala kebaikan ini harus diusahakan. Nabi saw bersabda, al ilmu bit Orang yang pengen mendapatkan ilmu, menghilangkan kebodohannya, mengetahui sesuatu bit yaitu harus mulai proses belajar. Al-Hilmu Bittahallum Orang yang wataknya keras Dikit-dikit Mau apa? Nonjok Nonjok itu bukan ini ya, bahasa Jawa ya Tapi nonjok di Jakarta Dikit-dikit mau berantem, dikit-dikit marah dan seterusnya Ini bisa apa? Dihilangkan sifat yang seperti itu Nabi menyatakan Al-Hilmu Bittahallum Sifat lemah lembut ini Bisa dicapai dengan apa? Bittahallum Berupaya untuk senantiasa lemah Lemah lembut dan seterusnya as-sabru bintasobur serifat sabar ini apa? man sabara sabara Allah barang siapa man sabara sabara Allah barang yang berusaha bersabar maka dia itu disabarkan oleh ya Allah SWT maka ini bisa dikihaskan ke perkara yang lain seluruh apa? kebaikan-kebaikan yang diperintahkan dalam syariat ini semuanya ini bisa ditunaikan oleh seorang hamba la yukalifullahu nafsan ila mus'ahah Allah tidak memerintahkan sesuatu, kecuali dengan apa? Dengan bebat sesuai dengan hamba tersebut. Ini ya. Termasuk rasa syukur ketika ditimpa musibah ini. Kalau senantiasa kita itu melatih, yang pertama di nisan kita, kemudian hati kita senantiasa kita latih, insya Allah, Allah akan memudahkan dengan usaha yang kita kunaikan tersebut. Ma'asyil al-Muslimin rahimani wa'rahmatullah, inilah beberapa apa usaha yang bisa ditempuh oleh manusia, agar dia itu mendapatkan kebahagiaan, dalam kehidupan-kehidupan yang dia jalani. Kehidupan yang baik, tidak hanya kehidupan di dunia, tapi ketika dia itu meninggalkan dunia, yaitu meninggal, ketika dibangkitkan lagi, yaitu di, di akhirat nanti. Masyarakat muslimin rahimani, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayah taufik, setelah hidayah irsyatnya, setelah hidayah bayan yang kita terima. Semoga Allah Subhanahu Wataala memudahkan hati kita, memudahkan amaliah amala kita untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kehidupan yang kita jalani ini. Ta'ib. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang yang berikutnya. Kita tutup majlis kita dengan bacaan asarul majlis. Subhanahu Wataala. Alhamdulillah. Ashhadu allah illa illa anta. Astagfirullahaladzim. Baik, Ana persilahkan kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan baik pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang kurang dari Ana silahkan khomil. yang dimaksud zikir adalah yaitu apa? Amaliah, seluruh amaliah amaliah baik itu lisan kita, hati kita atau aktivitas kita dalam rangka apa? mengingat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini adalah majelis, majelis ilmu. Makanya dia disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam majelis zikir adalah majelis majelis ilmu gitu, kan? gitu kan? Disebutkan sebagai majelis majelis zikir. Karena di dalamnya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan kawalullah, disebutkan kawalur rasul Yang semua ini adalah bentuk mengingat pada Allah subhanahu wa ta'ala Zikir tidak hanya dibatasi di lesan saja ya, Tidak dibatasi dengan lesan saja Termasuk tafakkur dan ta'amul Yaitu apa? Memikirkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Ini termasuk bagian dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah di Nayat Kurunallah Kiyaman yaitu orang-orang yang berfikir kepada Allah Kiyaman Wafuudan dalam apa? Kondisi duduk ataupun ber, berdiri. Keduaan. Waiyatafa Karuna Fikal Killa dan mereka itu berfikir pada penciptaan Allah Maakholat Ta'hadabatila. Kemudian ini bentuk ta'amul, ini bentuk fikir kepada Allahumma Huwa Taala. Baik, mungkin seperti itu. Alun lagi namanya. Membaca Al-Qur'an. Baik. Ini ada suatu pertanyaan. Di seakan-akan terjadi apa pertentangan? Yaitu apa? Dikatakan dalam suatu hadis, sebaik-baik zikir adalah qaulul la ilaha Disebutkan juga bahwasanya sebaik-baik zikir adalah qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ah ini gimana Rasulullah itu seakan sakanakan awal Seakan-akan awal kok gak pasti gitu ya bahasanya kita pelan pelan gitu kan masya Allah ini tidak seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perkataan yang seperti ini pertama ada istimal pertama yaitu apa bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab menjawab apa menjawab pertanyaan sahabatnya ini sesuai dengan kondisi kondisi mereka Kalian. Makanya kita dapati di sana ketika Rasulullah tanya, wahai Rasulullah amalan apa yang terbaik? Maka satu sisi amalan yang terbaik adalah jihad. Di lain waktu Rasulullah mengatakan birul walidain. Dikatakan di lainnya amalan-amalan terusnya. Amalan Ini bukan apa ketidakkonsistenan Rasulullah, tetapi apa sesuai dengan al mukhatab orang yang bertanya tersebut. Karena apa dilihat Rasulullah? Kenapa dijawab jihad itu amalan yang terbaik? Terbaik bagi dirinya karena badannya kekar dia itu orang yang peberani maka dikatakan sebaik-baik amalan adalah jihad gitu kan. Terus yang kedua, oh, birrul walidain gitu kan. Berba, berbuat baik kepada berbakti kepada orang tua. Karena dia itu melihat dia itu apa? Tidak berbakti kepada orang tuanya gitu kan. Maka dikatakan sebaik amalan terbaik adalah birrul walidain dan seterusnya ini ya. Ini ihtimal yang pertama, kemungkinan yang pertama Bahwasanya Rasulullah SAW menjawab sesuai dengan apa kondisi orang yang yang bertanya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua yaitu dari matbunnya, dari isinya. Seperti ketika disebutkan di dalam ayat Al Quran, waman adlamu gituan, waman adlamu, waman adlamu ini sangat banyak sekali gituan, waman adlamu misalkan dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat Allah. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang berbuat misalkan kesirikan dan seterusnya. Ini dilihat dari apa? dilihat dari urusannya gitu kan. Terkait dengan peribadatan yang lebih yang paling zalim adalah kesirikan gitu kan. Terkait dengan urusan Al-Qur'an ini yang paling zalim adalah orang yang membuat kedustaan, Menyatakan ini bukan apa? Al-Qur'an kalamullah padahal itu bukan kalamullah. Ini ya. Ini ihtimal yang yang kedua. Dilihat dari apa? Dari kaitan dari permasalahan tersebut. Baik. Sekarang kita jawab, baru kita jawab pertanyaan yang terkait dengan hadis Rasulullah s.a.w. tersebut. Di satu sisi disebutkan, Rasulullah itu, dzikir yang terbaik adalah Qaulullah ilaha ilallah. Di satu sisi, yang dzikir terbaik adalah Al-Quran. Maka kita terapkan dua kaidah ini, dua ihtimal ini. Gitu ya. Yang pertama tadi apa? Dilihat dari orang yang diajak bicara. Gitu kan? Mungkin ketika dikatakan zikir yang terbaik Al-Qur'an, Rasulullah mendapati bosnya dia itu apa? enggan untuk membaca Al-Qur'an, maka dikatakan zikir terbaik adalah Al-Qur'an. -Al atau misalkan zikir yang terbaik itu adalah la ilaha illallah, ketika dia itu dapati orang yang bertanya, maksudnya adalah zikir-zikir yang, yang ada, yang bisa dilakukan secara rutinitas, Kapanpun dan di mana berada gitu kan. Maka ini instrumental yang pertama atau yang kedua gitu kan. Yang kedua, misalkan dilihat dari isinya Al-Qur'an adalah sebaik-baik apa? Sebaik-baik kalam gitu kan. Ya. Makanya dikatakan sebaik-baik tak terbaik. Kalau la ilaha illallah ini sebaik-baik pikir. karena apa? Di sana itu adalah bentuk apa? Bentuk pengamatan terhadap Allah Subhanahu dan ini merupakan tujuan dari apa? Penciptaan manusia. Nah, ini. Artinya apa? Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh dari dari sifat apa? Seperti itu. Berisi dari hukum-hukum yang beliau sampaikan. Karena semua ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa dan tidak mungkin wahyu Allah itu bertentangan antara satu dengan dengan yang lainnya. Baik. <coughs> Amin. Amin.